وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يَسْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ مَيْعُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازَ الْأَضِيمَ Wa inna astakal hadis kitabullah Wa akharul hadji hadji muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Wa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Wa'azani Allah wa'iyakum jami'an Para akhwat dan umahat Beserta kajian ke rumah yang berada di Masjid Pukung Raya Dan juga sahabat muslim Para pendengar setiara radio muslim Dimanapun anda berada Rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu Wataala perkenankan kita mengisi waktu yang Allah Subhanahu Wataala berikan kepada kita menambah ilmu agama sebagai bekal untuk kehidupan kita. Dia umil qiyamah nanti Ikhwati wa ikhwati billah Warahimani warahimu'kumullah Menggantikan beliau Al-Ustaz Ahmad MZ Abdul Hasan Afiyatullah ta'ala Yang pada surah hari ini Berhalangan hadir Maka dengan Waktu yang singkat ini saya akan sampaikan sedikit nasihat khususnya adalah untuk para umahat dan juga untuk para calon umahat dan umumnya kepada kita semuanya mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, pelajaran dari apa yang hendak kita sampaikan pada kesempatan Sore hari ini Nasihat yang pertama Bahasanya Zawjuga Zawjuga Ataupun Zawjuki Jannatuki Bahwa suamimu Itu adalah Surgamu Ya suamimu itu adalah Surgamu Allah Subhanahu wa telah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa lelaki itu diberikan kelebihan satu derajat ketimbang para perempuan sebagaimana firman-Nya ar-rijalu qawwamuna 'ala an bima faddala Allahu 'ala ba'd wa bima anfaquu min amwaalihim Bahwa Para laki Itu mereka adalah pemimpin Bagi para perempuan Dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala Telah Mengutamakan mereka Memberikan keutamaan kepada mereka Atas bagian Yang lain Dan dikarenakan Sebab mereka telah memberikan Sebagian hartanya Guna menafkahi keluarganya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228 Allah Azza wa Jalla juga berfirman waliyurja alihinna darajat. Bahwa para laki itu memiliki derajat di atas mereka itu para perempuan. Kemudian beginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang diriwatkan oleh Al-Imam Ad-Dirmidi kemudian Ibn, Ibn Hibban, Imam Al-Bayhaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih ya dengan sekumpulan jalannya Lau kuntu amiran ahadan ayastuda bi la amartul mar'ata an tastuda li zawjiha Seandainya, Aku diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain pastilah akan aku perintahkan seorang perempuan itu ya seorang istri itu sujud kepada suaminya. Namun bahwa syariat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan syariat yang dahulu pada syariat Nabi Adam alaihi salam seseorang diperkenankan untuk sujud kepada orang lain dalam rangka untuk menghormat ya, bukan sujud untuk mengagungkan bukan sujud dalam rangka untuk beribadah namun untuk penghormatan Kita ingat firman Allah Azza wa Jalla wa idz qulna lil malaikati sudu li adama fasajadu illa iblis dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam. Ya, agar mereka sujud kepada Adam. Padahal malaikat sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala al mukarrabun. Makhluk yang didekatkan kepada Allah karena amal-amal soleh mereka, mereka yang layak sunallah ma'amarohum ayub alun ayub mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka pun senantiasa taat kepada perintah Allah wa ansawat Sedangkan Nabi Adam as justru beliau pernah terjebak ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Namun demikian Allah perintahkan kepada malaikat agar sujud kepada Adam AS ya, Maka dijelaskan oleh para ulama, sujudnya para malaikat kepada Adam ketika itu Adalah sujud dalam rangka untuk penghormatan, bukan untuk pengagungan, bukan untuk peribadatan Namun demikian pada masa Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman Jangankan sujud, ini. jangankan sujud sekedar seseorang untuk membungkuk seperti rukuk saja dilarang di dalam syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi kalau kemudian seseorang itu sujud kepada orang lain, maka kemudian beliau mengatakan seandainya aku diperbolehkan, diperkenankan oleh Allah, Azza, oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk memerintahkan kepada manusia Mereka sujud kepada orang lain Maka yang aku akan Perintahkan kepada mereka pertama kali Bukan seorang rakyat Kepada rajanya Bukan seorang anak kepada orang tuanya Bukan seorang Bawahan kepada atasannya Namun adalah Seorang istri Kepada suaminya Maka ini menunjukkan bahwa seorang suami ini memiliki kedudukan yang sangat besar di hadapan para istrinya mungkin sedikit uh, kronologi kenapa saya menyampaikan masalah ini karena seringnya curhatan para umahat uh, kepada saya terkait dengan masalah suami-suami mereka banyak masalah diantaranya adalah masalah yang berkaitan dengan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Maka ini saya merasa perlu untuk saya angkat uh, kepada para antunas kalian. Di dalam hadis yang lain yang diriwatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musnad, kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, kemudian Al-Imam An-Nasa'i Al di dalam kita beliau dan yang lainnya dari jalan Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala Beliau melihat ada seseorang bapak membawa anak perempuannya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala kemudian Seorang bapak yang membawa anak perempuannya ini berkata kepada Nabi Shallallahu Answalim, Ina ibnati hadhi abad antazawaj, qala fakalah. Sesungguhnya anak perempuanku ini enggan untuk menikah, enggan untuk menikah. Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wasalam Berkata kepada Anak perempuan tadi ataupun ati Ataupun ati'i Ati'i abaga Abagi Ya tak atilah Bapakmu Kemudian Abu Said mengatakan Fakolat maka Anak perempuan ini Berkata di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hatta tukhbirani ma haqquz zauji ala zaujatihi tidak saya tidak akan menikah kata anak perempuan tadi sehingga engkau wahai Rasulullah Memberitahukan kepada diriku apa yang menjadi hak seorang suami ya berarti apa yang menjadi kewajiban seorang istri ya apa yang menjadi hak suami atas istrinya maka kemudian Beginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan banyak hal kepada beliau qol satu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hakuz zauji ala zaujatihi an law kana bihi qarhhatun Pelahasatnya awa ibtadaro man karohu saudidan awa daman semalahasathu ma adat hakkuh hak seorang suami atas istrinya adalah seandainya seorang suami ini memiliki luka, ya memiliki luka. Kemudian si istri ini menjilat luka suaminya tersebut. Menjilat-jilat membersihkan luka suami suaminya tersebut meskipun di sana ada nanah ataupun ada darah maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ini belumlah dianggap cukup menunaikan apa yang menjadi hak suaminya naik khawatir akhwatibillah rahimani wa terkadang seorang istri ini banyak mengeluh suaminya yang begini, yang begitu baru diperintah yang ini, yang seperti itu dan ini belumlah sampai kepada keadaan dimana suaminya itu memiliki luka yang dipenuhi dengan nanah dan darah, kemudian untuk menjilatnya Namun terkadang seorang perempuan ini Sudah menolak Menolak Tidak mentaati Tidak Menuruti Apa yang menjadi keinginan Suaminya Nah mengambil pelajaran Dari hadis ini Seandainya Suami-suami Antuna yang sudah punya suami dan calon calon suami Antuna nanti bagi yang belum punya suami, memerintahkan berbagai macam hal selama memang tidak bertentangan dengan syariat kerana keidahnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La taat dari makhlukin fi maksiatil qaulik. Tidak ada Kewajiban untuk taat kepada makhluk siapapun mereka, termasuk diantaranya adalah suami-suami mereka. Ya, tidak ada Kewajiban untuk taat kepada makhluk ketika pada saat itu dia harus bermaksiat kepada. Allahu Azza wa Jalla ya, Seperti kalau suaminya menyuruh Semisal Lepaslah Pakaian takwamu ketika keluar rumah Maka jelas Seorang istri tidak ada kewajiban Untuk taat Dan bahkan tidak boleh mentaatinya Ketika semisal Seorang istri sedang kait misalnya kemudian suaminya mengajak perhubungan maka jelas pada saat itu tidak boleh mentaatinya ala kulihal apapun perintah selama tidak berbau maksiat dan selama dalam batas-batas kemampuan maka wajiblah bagi seorang istri untuk menunaikannya dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dengan beberapa hadis penguat yang lain Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabatnya ayyun nisa'i khair Ya, ayun nisai khair Manakah perempuan yang paling baik Ataupun perempuan yang paling baik itu Yang seperti apa Kalau maka kemudian Bekinda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allati tasurruhu ida Nadara Watuti'uhu ida amara wala tukhalifuha bima yakrah fi nafsiha wa yaitu seorang perempuan yang manakala mana anda pandang seorang perempuan yang manakala engkau pandang wahai para suami maka engkau akan merasakan senang Manakala engkau perintahkan sesuatu kepada dirinya, maka dia pun akan mentaatinya. Namaka syahid di dalam majelis ini adalah watu tiamhu ida amaron. Iaitu pada saat suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya, maka istri itu pun akan mentaatinya. Dan tidak menyisihi Janji Tidak melakukan perbuatan-perbuatan Yang menyebabkan Suaminya benci Baik terkait dengan Dirinya sendiri Yaitu dengan e, Tubuhnya Dengan perbuatannya Atau terkait dengan Masalah harta suaminya ya, Terkait dengan harta suaminya. Maka tidak boleh kemudian seorang perempuan Melakukan sesuatu yang menjadikan sebab suaminya benci Suaminya tidak suka Apalagi sampai suaminya marah dan melaknatnya Bahkan begitu tingginya Kewajiban kepada seorang suami Seorang istri tidak boleh melakukan puasa sunnah. Ya, seorang istri tidak diperkenankan untuk melakukan puasa sunnah manakala suaminya sedang berada di rumah. Ya, manakala suaminya sedang berada di rumah sementara suaminya tidak mengizinkan. Ya, ingat ini puasanya adalah puasa sunnah bukan puasa wajib. Nah kalau puasa ramadan. Suami melarang pun tidak boleh ditaati. Namun manakala puasanya adalah puasa sunah, dia ketika hendak melakukan puasa sunah ini harus seizin suaminya pada saat suaminya ada di rumah. Dalam hadis yang diriwatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasumul mar'atu wa syahidun illa bi'izni. Janganlah seorang perempuan, seorang istri melakukan puasa yaitu puasa sunnah manakala suaminya sedang berada di rumah kecuali atas izinnya, ya kecuali atas izinnya. Dan bahkan seorang perempuan tidak boleh memasukkan Siapapun ke dalam rumahnya Siapapun ke dalam rumahnya Yang mana Seseorang tadi tidak diizinkan oleh suaminya untuk masuk Misalnya si suami pesan Si pulanah A, pulanah B Maka tidak boleh masuk ke rumah ini. Maka apapun alasannya seorang istri ketika e, memang sudah tidak lagi bisa niku kepada suaminya, misalnya kemudian pas suami pergi, tetap tidak boleh memasukkannya. Gimana nanti kalau dibilang wah ini andani sombong nih, maksud saya tidak boleh masuk. Maka sampaikan saja, mohon maaf, ya suami saya sudah pesan demikian selesai. Dan juga bahkan seorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk pergi ke masjid guna melakukan menyaksikan salat berjamaah kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya. Meskipun dalam hal ini, manakala tidak ada alasan, tidak ada alasan yang syar'i seorang suami tidak boleh menghalang-halangi Istrinya yang meminta izin untuk pergi ke masjid guna menjalankan sholat berjamaah Sehingga Rasulullah SAW berkata Bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau bersabda idza sta'zanti ataupun idza sta'zanat imra'atun imra'atu ahadikum idal masjidi fala yamna'ha apabila istri salah seorang di antara kalian Meminta izin untuk pergi ke masjid Maka Jangan dihalang-halangi ya, Jangan dihalang-halangi Dengan kata lain izinkanlah ya, Izinkanlah Maka manakala memang tidak didapatkan Adanya Alasan Adanya Penghalang Perginya seorang perempuan ke masjid kaidah dasarnya seorang suami Harus Mengizinkan Nah, Namun kalau kemudian ternyata Sang suami ini melihat Ada sesuatu hal Yang kemudian dia mempertimbangkan Pada saat itu Istrinya tidak usah ke masjid Dan kemudian melarangnya Maka seorang istri harus Mentaatinya Demikian juga dalam masalah uh, ranjang ya dalam masalah ranjang. Dan ini masalah yang sangat penting, masalah yang sangat urgen. Lebih-lebih lagi tatkala kita hidup di zaman di mana nafsu syahwat seorang lelaki itu sangat betul-betul diuji. Ya, sangat diuji yang saat ini berbeda dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala ahli wa yang ketika itu aurat perempuan itu tidaklah diekspos baik secara langsung ataupun melalui media sebagaimana yang terjadi saat ini sehingga dalam hadis yang terhadapnya Hasan Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Sinfan min ashabin nar. Ada dua gulungan manusia yang dia menjadi penghuni neraka jahanam. Lam arahum qablu. Yang sebelum ini saya, uh, saya belum pernah melihatnya. Yang saya belum pernah melihatnya sampai saat ini kata Rasulullah. Siapa yang pertama adalah kata Rasulullah Seorang penguasa Yang diktator Yang mereka Memegang Cemeti dan kemudian Digunakan untuk menyiksa Rakyatnya Dan yang kedua Kata beri adalah Nisaun Kasiatun Aryatun mailatun mumilatun ru'usuhunna ka'as nimatil buhtil mailah yang kedua adalah seorang perempuan ataupun para perempuan yang mereka berpakaian akan tetapi ariyah ya kasiyah akan tetapi ariyah berpakaian akan tapi telanjang. Ya gimana pakaian kok telanjang? Maka sebagian para ulama menafsirkan maknanya adalah seorang perempuan yang memakai pakaian menutup seluruh tubuhnya. Namun transparan, namun transparan dengan kata lain bahwa apa yang dibungkus dengan pakaian tersebut itu tetap tampak dari luar tetap tampak dari luar bahkan bukan hanya tampak mana yang pinjol dan mana yang menjorok ke dalam. Bahkan warnanya pun sampai tampak, mana yang agak putih, mana yang hitam tuh tampak dari luar. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang disebut dengan nisaun kasiah, perempuan yang berpakaian namun telanjang, mereka adalah para perempuan yang juga menutup tubuhnya namun pakaian yang dia gunakan memang sudah tidak transparan akan tapi lengket, lekat, loading kalau jalannya, ketat. Nah ini yang kedua dan eh, kita berlindung kepada Allah wajahal dari keburukan keburukan mereka yang ternyata kemudian kalau muslimah dewasa ini hampir hampir 50% lebih, lebih 50% lebih rata-rata mereka cara pakaiannya adalah seperti ini. Kayaknya pakai kerudung. Kayaknya pakai baju. Kayaknya pakai bawahan, namun semuanya ketat. Maka menggambarkan, ya pakaian ini menggambarkan apa yang dibungkusnya Maka dalam keadaan yang semacam ini Tentulah seorang istri Itu merasa bertanggung jawab Merasa bertanggung jawab Agar suaminya tidak sampai terjerumus ke dalam dosa Tidak sampai terjerumus ke dalam dosa Sampai dosa dengan memandang dan menikmatinya Apalagi sampai dosa perzinahan. Ia dan bila kita berlindung kepada Allah Apa ada orang yang sudah ngaji demikian? Ada Sudah sampai ke telinga saya minimal dua orang Sudah ngaji seperti itu Apalagi yang tidak ngaji Maka ini para istri Ini wajib Ikut membantu untuk ta'awun Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Tolong menolonglah Kalian untuk melakukan Kebaikan dan menjauhi Keburukan Maka tolonglah suami-suami Antunna Bagaimana cara menolongnya Ikatlah Mereka dan Pikatlah mereka Ya, Ikatlah mereka Dan pikatlah mereka jadi jangan sampai kemudian si suami Antunna itu memalingkan wajahnya dari Antuna kepada perempuan yang lain. Karena-karena apa? Antuna tidak memperhatikannya. Suami lebih senang kemudian menikmati apa yang ada di luar. Nah, sehingga dalam hal ini baginda Rasulullah SAW sendiri. Tatkala beliau Melihat sesuatu di jalan Ketika melihat sesuatu di jalan Maka beliau langsung pulang Memanggil istrinya Dan kemudian menyalurkan kepada Isterinya Dan setelah itu Beliau pun menyampaikan khutbahnya Di hadapan manusia ketahuilah Bahwasannya yang namanya Perempuan itu Belakangnya syaitan Depannya pun juga syaitan yang namanya perempuan itu dari dia berjalan membelakangi itu bisa menjadi syaitan menghadapinya pun juga bisa menjadi syaitan artinya bukan bukan e, perempuan yang syaitan bukan akan tapi keadaan perempuan ini bisa menjadi penggoda bagi para lelaki Apalagi yang lelaki hidung belang Untuk melihat misalnya perempuan berjalan Membelakangi dirinya Dia pun akan perhatikan Mulai dari berjalannya Mulai dari mungkin panggulnya Mulai dari pantatnya Mulai dari uh, betisnya dan seterusnya Maka syaitan kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Menghadapi dirinya nah, Maka Rasulullah pun yang beliau adalah seorang manusia biasa dalam masalah-masalah semacam ini ketika beliau melihat perempuan pulang dan kemudian menyalurkannya kepada yang halal kepada istrinya nah kalau kemudian seorang istri tidak pandai memikat suaminya sehingga ketika suamipun melakukan ataupun terjadi sesuatu pada dirinya di tengah jalan dan tidak lagi punya keinginan di rumah, apa yang akan terjadi? Paling tidak dia akan berdosa dengan melihatnya, kemudian memikir-mikirkannya, menyibukkan hatinya memikirkan perempuan. Tapi berbeda. Ketika seorang istri, dia pandai memikat dan mengikat suaminya. Bikinlah suaminya itu pokoknya kau, kelengar. Tidak tidak punya pikiran macam-macam Di antara Sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang istri Untuk memikat Dan mengikat suami Itu adalah Dia pandai Bertazayun ya pandai bertazayun Pandai berhias Untuk suaminya Dia pun memperhatikan Makanan-makanan favorit suaminya Ini sangat perlu Jadi biar bikinlah Seorang suami itu rindu makan di rumah Jangan kemudian lah sekarang gak usah repot-repot lah Kan udah banyak warung makan Oke okay lah memang saat-saat ter tertentu Tidak mengapa Akan tapi ini jangan dijadikan sebagai pokok Yang pokok adalah Antuna pandai memasak lebih-lebih lagi adalah masakan yang menjadi favorit suaminya Ini jangan disepelekan Ini masalah sepele tapi jangan disepelekan Masalah makan kata Rasulullah ya Makan itu ada sesuatu yang sangat berharga di dalam sebuah rumah tangga Apalagi kalau sudah punya anak Bikin pula anak itu rindu kepada ibunya Kenapa? Oh masakan ibu itu luar biasa bahkan kemudian nik sebuah gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah tentang keadaan istrinya beliau mengatakan atazayyanu li imraati kama tatazayyanat li aku akan senantiasa tampil oke okay. akan senantiasa berhias di hadapan istriku. "Kenapa?" kata beliau, "karena istriku senantiasa berhias untuk diriku." Nah, sekarang ini namun ternyata keadaan berbalik bahwa banyak di antara para perempuan itu akan habis-habisan bertazayun macak bahasa Jawani, berhias untuk orang lain. Kalau sudah misalnya mau ada acara uh, walimahan ya, ataupun kondangan ataupun apalah ada acara di luar apalagi rapat apalagi ketemu sama ini si, si itu, wah udah masuk salon dulu berjam-jam di sana. Atau kalau nggak ya di rumah, udah mulai dari bangun tidur sampai suaminya pun nggak dibikinin minum nggak dibikinin sarapan, uh, udah dia konsentrasi berhias. Ditanya mau kemana bu? Oh ini ada acara ini ada acara itu. Adapun untuk suaminya. Apa adanya. Kalau bahasa Jawa itu ala kadarnya. Apa anane? Wis lah gelem ya Ragelem ora Jangan demikian. Ya jangan demikian. Akhwati wa akhwati fillah rahimani wa Kemudian hal lain yang juga perlu untuk kita sampaikan nasihat yang sangat berharga adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para perempuan ya ma syarun nisa tasaddaq fa inni uritu kunna aktsara ahli فَقُلْنَا وَعَبْدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْتُقْسِرْنَا الْعَنَا وَتَكْبُرْنَا الْأَشِير مَا رَأَيْتُ مِنَّا تِقْ مِنْ نَاقِصِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُفِّ فِي الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِذَا كُنَّا قُلْنَا مَا نُقَصَّنُ دِينَنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ Qala alaysa shahadatul maraati misla nisfi shahadatul rajuli kulna bala Qala fadhalika minnuksoni akliha alaysa idha hadot lam tusalli walam tasum kulna bala Qala fadhalika minnuksoni tiniha Beliau berpesan kepada para perempuan. Wahai sekalian para perempuan, banyak-banyaklah kalian bersedekah ya. Banyak-banyaklah kalian bersedekah. Karena sesungguhnya telah diperlihatkan kepada diriku bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kalian para perempuan. Ya, bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kalian para Perempuan Maka kami itu para perempuan Bertanya Dengan sebab apakah kami para perempuan Itu banyak masuk ke dalam neraka Wahai Rasulullah Karena kami kurang sholatkah Karena kami kurang puasakah Karena kami kurang sholat malamkah Namun ternyata Rasulullah mengatakan Tuk sirna Kalian itu banyak melaknat banyak ngomel, banyak ngoceh, ndak mau kalah kalau ngomong. Dan omongan di sini adalah omongan yang sifatnya mencela, mencaci, memaki, laknat itu maknanya mendoakan kepada Allah agar seseorang itu jauh dari rahmat Allah. Dan kalian wahai para perempuan itu banyak yang mengkufuri asyir Kufur kepada suaminya Apa maksud kufur kepada suaminya? Ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW Di dalam hadis yang lain yaitu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatun ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maksud seorang perempuan itu mengkufuri suaminya adalah beliau ini ketika itu Rasulullah bersabda di hadapan para lelaki Maksudnya seandainya anda Wahai para suami Telah berbuat baik Kepada istri-istri anda Sebulan penuh Kemudian dirinya Si istri ini melihat Sesuatu yang tidak menyenangkan Yang muncul dari dirimu Yang engkau lakukan Maka dia akan mengatakan Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun Dari dirimu Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari diri. jadi kebaikan yang satu bulan tuh hilang dengan hanya melakukan dengan hanya seorang suami itu melakukan sedikit kesalahan. Nah, maka hati-hati, hati-hati ya, seorang istri jangan sampai masuk ke dalam surga bukan karena ibadahnya, namun ternyata adalah karena dirinya tidak menghargai, tidak mempre, mengapresiasi apa yang telah menjadi usaha suaminya. Apalagi mohon maaf zaman di mana sekarang ini yang namanya persaingan dunia itu sangat ketat. Mulus jadi seorang istri akan mencaci maki suaminya, udah saluh goblok, tidak bisa cari duit, lihat itu tetangga, mobilnya baru, rumahnya baru. Kendaraannya baru, apa yang bisa kamu mau perbuat misalnya? Ini satu di antara bentuk ya, pengkufuri suaminya, tentulah. Jangan sampai ada salah seorang di antara anda sekalian yang berbuat semacam itu. Dan kemudian baginda Rasulullah ini menjelaskan tentang keadaan perempuan. Yang keadaan perempuan secara uh, asalnya itu memang sudah kurang maka janganlah kemudian dikurang-kurangi lagi dengan berbagai macam perkara yang seharusnya bisa ditutupi kekurangan tersebut yang seharusnya kekurangan itu bisa dihilangkan Yang padahal perempuan itu asalnya memang sudah kurang kata Rasulullah SAW dan aku tidaklah melihat kekurangan akal dan kekurangan agama Salah seorang perempuan Dibanding dengan seorang lelaki Yang bijaksana Di antara kalian Terus aku tidaklah melihat Seseorang Yang Akalnya kurang Agamanya kurang Di antara kalian Para perempuan ketimbang Para lelaki yang baik ketimbang para laki yang bijaksana, maka para perempuan pun tanya ini ya sama Rasulullah, kenapa Rasulullah kok kami e, dianggap berkurang agama dan akal kami? Maka kemudian baginda Rasulullah mengatakan, bukankah persaksian salah seorang di antara kalian, wahai para perempuan itu hanya bernilai separuh dari persaksian para laki. Berarti persahajan perempuan itu hanya separuhnya Persahajanlah lagi Kemudian para perempuan Mencapai ya benar wahai Maka kemudian Baginda Rasulullah mematkan Maka itulah bentuk Kekurangan akalnya Kemudian Rasulullah menyebutkan kembali Bukankah manakala salah seorang Di antara kalian sedang haid itu kemudian tidak puasa dan tidak salat. Para perempuan menjawab, "Iya Allah, Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Padahal di kami nuksani dan itulah kekurangan agamanya." Ya. Dan din di sini maknanya adalah al-amal. yang sebagaimana yang telah kita sampaikan ketika menjelaskan masalah tafsir. Jadi kalau ada kata-kata ad-din dan konteksnya adalah konteks keduniaan, maka maknanya adalah al-amal yang kenapa para perempuan dikatakan kurang amalnya Karena, ya kalau sedang had sepekan mungkin 10 hari berarti dia ketika itu tidak puasa tidak sholat dan seorang lelaki bisa puasa bisa sholat maka inilah bentuk kekurangan agamanya kata baginda Rasulullah Muhammad SAW Sehingga Lekinda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Berpesan kepada Para perempuan La tu'zi imra'atun zawjaha Bid dunya, Illa qalat zawjatuhu minal khuri al-ain La tu'zihi Qata lakillahu Ba innama huwa indaka Dakhilun Yushiku ayyu ilayna Itaran hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. "Janganlah seorang perempuan, seorang istri itu menyakiti suaminya. Ataupun tidaklah seorang perempuan itu menyakiti suaminya di dunia ini kecuali istri-istri suami yang di akhirat nanti akan mengatakan kepada si istri yang menyakiti suaminya ini," Janganlah kau sakiti suami Janganlah kau sakiti suamimu Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan membinasakanmu Dia itu di sampingmu hanya sementara Jangan sampai kau sakiti Ya kita di dunia ini kan lama-lamanya Kalau lama-lamanya kan kalau sampai mati kan Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu Sampai kaken-kaken ini-ini dan kau sudah itu mati sudah dan bahkan ada yang baru nikah berapa tahun meninggal, ya sudah maka yang suaminya bisa nikah lagi ataupun istrinya bisa nikah lagi berbeda dengan istri yang di akhirat kekal abadi maka ini al-khurina ini para istri bidadari yang di akhirat protes, janganlah kamu menyakiti suamimu suamimu Allah akan membinasakan dirimu dia itu di sampingmu hanya sebentar dan saya sangat khawatir dia akan meninggalkan dirimu dan akan lari kepada diriku dan kemudian yang terakhir dari Husain ibn Mekson dia mengatakan bahawa Bibik beliau mendatangi Rasulullah SAW karena adanya satu keperluan. Nah ketika sudah selesai apa yang menjadi keperluannya maka dia maka kemudian Nabi SAW berkata kepada dirinya, ah zaujin anti Apakah engkau memiliki suami? Kalat dia mengatakan Namm, iya, saya punya, wahai Rasulullah. Kal keifah anti luhu. Bagaimana perilaku anti, sikap anti, muamalah anti, pergaulan anti kepada suami anti. Dia mengatakan ma luhu ilma adzstu anhu. Ya, aku tidaklah. Melakukan suatu berbuat sesuatu untuk dirinya kecuali dengan ya malas-malasan saja. Kalau oh, maka kemudian baginda Rasul berpesan, Panguri Ayna Antiminhu. Perhatikanlah kedudukan anti kedudukan anda dibanding dirinya. Perhatikanlah kedudukan anti -kedudukan dibanding dirinya. Inna innama huwa jannatuki Wa naruki Sungguhnya Dia itu adalah Surgamu ataupun Narakamu Surgamu ataupun nerakamu. Artinya Ketika anti Bisa menunaikan apa yang menjadi Kewajiban-kewajiban anti kepada dirinya Dengan baik Dengan sungguh-sungguh Tanpa melalaikan apa yang menjadi haknya, maka berarti dia adalah menjadi surga. Namun sebaliknya, ketika anti menterlantarkannya, menyanyiakannya, mencaci makinnya, mengkufurinya, dia berarti menjadi marakan. Inilah eh, tema pada kesempatan sore hari ini, yaitu bahasanya suamimu adalah. Sorgamu ataupun, nah kamu mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. khususnya untuk Antuna para zaujah, para istri dan para calon istri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak salah dan kurangnya karena kebodohan saya pribadi dan gangguan setan. Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah al-afu minkum dan yang benar al hakum Rabbikum Fala takunanna Minar maupun tanda Benaran datang dari Rob kalian Makin janganlah kalian sedikit pun merasa Allahumma Allahumma'alim Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum Waalaikum Waalaikum Bagaimana membahagiakan suami ketika suami dan istri tinggal di tempat yang berbeda Bagaimana bentuk mengapki istri Ya kalau memang hal itu sudah disepakati semisal suami sedang ada tugas keluar daerah Sedang tugas belajar Bagaimana kabarnya, perpesan jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya, dan seterusnya. Alangkah hal pokoknya komunikasi jangan sampai kemudian terputus, apalagi e, seperti zaman sekarang di mana untuk perhubungan ya, seseorang berhubungan dengan orang lain meskipun jaraknya sangat jauh sangat mudah, sehingga tentulah dan yang kedua atas keselamatan suami sendiri-diri ini. Dan doa ini kata para ulama, doa untuk seorang yang tidak dia yang tidak ada di hadapan ini adalah bentuk kebaikan dan ketulusan hatinya kepada dirinya. Wallahu taala'ala. Ini mohon maaf karena pertanyaan sangat banyak dan dipilih-pilih mana kira-kira yang lebih ada korelasinya dengan e, tema. Ustadz bagaimana jika seorang wanita haid ingin istighoroh, adakah amalan pengganti sholat istighoroh, bolehkah hanya berdoa saja berdikir? Ya kalau namanya e, sholat istighoroh itu memang mesti dengan sholat. Ya adapun kemudian dia memohon kepada Allah SWT untuk dipilihkan Untuk diberikan petunjuk Untuk diberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya Maka tentulah ini bisa dilakukan Ya, ya berdoa saja, berdoa kepada Allah SWT Dan di luar solat istri Maka tidak ada tuntunan-tuntunan uh, secara khusus ya, Mengenai bagaimana mekanismenya Mengenai bagaimana tata caranya Ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Allahu taala. Ustaz bolehkah berhutang di bank Jika benar-benar dibutuhkan untuk membuka usaha Karena saya tidak ingin bekerja di luar rumah Namun orang tua tetap menginginkan saya bekerja Maka menurut saya Jalan tengahnya adalah membuka usaha di rumah Yang pertama coba cari dulu Teman-teman mungkin yang memiliki uang yang banyak di, untuk diajak kerjasama, ya diajak kerjasama. Mungkin mereka-mereka yang telah memiliki, telah mengetahui e, tentang kemampuan anti misalnya, sampaikanlah apa yang menjadi maksudnya, apa yang menjadi maksud anti kepada dirinya, dan e, minta untuk berbagi. Saya pun pernah nih diutangi oleh salah seorang pemahat, ya, alhamdulillah, Allah memberikan berkahnya. Yang dulu mungkin usaha saya sudah hampir collab Dengan hutang yang tidak seberapa ya Ketika itu tahun sekitar tahun 20, 2005-an ya, diutangi cuma 5 juta Alhamdulillah Allah SWT memberikan e, keberkahan Sehingga menjadi tumbuh berkembang Dengan kita melakukan kerjasama Yang penting ketika kerjasama harus amanah Karena ketika seseorang kerjasama Dan sudah satu di antaranya tidak amanah Allah akan melepaskan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apa dan bagaimana Hak serta kewajiban seorang perempuan Yang memiliki saudara Ataupun saudari laki-laki Dari garis ayah Apakah ada ayat khusus atau rujukan pada Kitab Dalam Al-Quran Allah SWT, meskipun saya tidak ingat Persis ya ayatnya, di dalam Surat Al-Baqarah Yang masih di bagian awal-awal Itu Allah SWT Memerintahkan kepada kita ya Di ayat sekitar berapa ya Dan sebenarnya banyak, bukan hanya Satu dua, banyak yaitu memerintahkan kepada kita Agar kita berbuat baik kepada kepada sanak kerabat ya kepada karib kerabat masalah hadis pun juga banyak ya hadis ini bisa dilihat di dalam bab-bab berbuat baik kepada saudara di kitab dari seluruh ini insyaallah juga ada yaitu hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita apa yang menjadi hak seorang saudara atas saudara lainnya yang lakuli hal bahasanya Seorang saudara dia harus memiliki rasa tanggung jawab kepada saudaranya yang lain apalagi seayah, apalagi seayah. Allahumma ala alam. Bagaimana menyikapi laki-laki yang bilang mau menunggu sampai selesai studi, sedangkan akhwat tersebut takut bila ada kholewat melalui media sosial apakah ditinggalkan saja? Ya begini saja yang namanya menunggu itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu eh, yang tidak enak. Udah putuskan saja. Kalau belum jelas mungkin nanti suatu saat dia pun mungkin ter apa namanya? terpikat dengan perempuan lain dan mungkin juga antipon nanti aku ada seorang lelaki lain yang dianggap lebih baik, maka mending dengan kata-kata yang bijak ya, diputuskan saja putus saja, anda usah kemudian Anda menunggu masih banyak perempuan yang lain yang lebih baik daripada saya misalnya seperti itu silahkan Anda pilih sana ya andekan memang nanti menjadi memang sudah menjadi takdir Allah yang namanya jodoh tak lari kemana bilang gitu saja Bismillah Ustadz, berdosa kah kita apabila melihat seorang wanita berpakaian tetapi telanjang namun kita membiarkannya lalu apa yang seharusnya kita lakukan Secara umum Rasulullah S.A.W berpesan kepada kita man roa mingkum eh, man roa mingkum mungkaron. Jadi siapa diantara kalian melihat satu kemungkaran, value maka ubahlah ya ubahlah kemungkaran tersebut piadi ya, dengan tanganmu. Ya, kalau dia dibawa kekuasaan kita, langsung kita berhentikan ya, kemungkarannya. Kalau itu pun ya kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki tangan. Dalam artian tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka Maka dengan lisan kita Kita berikan nasihat Wah saya tidak kenal Dengan dirinya Oh saya Sungkan usia ini, usia itu Yang terakhir pilihannya adalah Fabiqolbi Lisan pun tidak mampu Maka kemudian dengan hatinya Bagaimana dengan hatinya Kita membenci kemungkaran tersebut Dan kemudian doakanlah kepada Allah Subhanahu SWT Agar dirinya mendapatkan hidayah dan ini kata Rasulullah adalah ataqul iman namun masih e, baiklah tentunya karena dikatakan ini adalah selemah-lemah iman ya ketimbang sudah tidak punya tiga-tiganya berarti e, sudah dipertanyaan ya keimanan kita kita melihat orang seperti itu malah merasa nyaman misalnya gitu ya cueklah dia dia saya saya tidak bisa karena sesungguhnya Masalah amar ma'ruf Ini bukan masalah privasi Masing-masing Kalau kita mendengarkan perkataan Apalagi yang banyak tersebut di lingkungan mahasiswa Dan orang-orang akademisi Orang-orang yang merasa sok pinter Udah ya, lah, gak usah ngurus orang lain Anda urus diri anda sendiri Saya-saya anda-anda, gak bisa Yang namanya kemungkaran itu Setiap kita memiliki kewajiban untuk Mengubahnya, minimalnya adalah dengan Tadi, yaitu dengan Membencinya dengan kemudian mendoakan Untuk dirinya semoga mendapatkan Hidayah dari Allah Azza wa Jalla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sedih ketika melihat Fenomena seorang yang mana Banyak sekali Dari muslimah yang Menutup aurat Tidak sempurna Hal ini terjadi tidak hanya pada Satu atau dua muslimah Tapi Mayoritasnya, betul ini sebagaimana Saya katakan tadi, bahkan mungkin 50% Lebih muslimah itu tidak menutup auratnya. dan juga Menganggap hmm. Menganggap Menganggap hal ini adalah suatu hal, suatu hal yang biasa Berarti ada yang salah Dengan Paradigma masyarakat Sekarang ini Dan saya menganggap ini masalah sosial Masalah sosial masyarakat Bukan sekedar individu Betul, dan ini betul Sebagaimana barusan yang saya katakan Lalu bagaimana menurut Ustaz Mengatasi hal ini Yaitu dengan mengubah Dan membangkitkan masyarakat ataupun umat Islam di tengah-tengah sistem sekuler seperti sekarang ini yang pertama yang namanya dakwah itu kan ada dua, ada dakwah bilhal dan ada dakwah bil bilisan, yang pertama bilhal, yang pertama adalah kokohkanlah antunas sekalian kokohkanlah para akhwat para umahat yang telah mendapatkan hidayah sehingga ringan untuk memakai pakaian yang dianggap berat oleh sebagian kaum muslimah, kokohkanlah dan komitmenlah, ini yang pertama yang kemudian yang kedua semampunya menyampaikan dakwah kepada mereka ya menyampaikan dakwah kepada mereka bahasanya menutup aurat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah, ya kewajiban bagi setiap muslimah yang ketiga, karena kita memang hidup di satu sosial masyarakat yang banyak menggunakan peraturan-peraturan ataupun etika-etika sekuler yang ada maka tentulah kita kemudian berupaya untuk memberikan nasihat pula kepada mereka jangan permudah diri untuk uh, bekerja ataupun belajar di institusi ataupun di apa namanya lembaga-lembaga yang notabene mereka menghalang-halangi seorang perempuan dari perbagian muslimah kemudian nasihat ini pun bisa secara langsung dengan lisan bisa dengan sms bisa dengan kalau sekarang ini bisa dengan saran yang lain wa mungkin facebook mungkin line dan yang lainnya bisa kita manfaatkan dan yang terakhir tentulah kita kembali lagi banyak banyak berdoa untuk mereka ya banyak banyak berdoa untuk mereka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengubah pola pikir mereka, paradigma mereka sehingga mereka akan mengatakan bahasanya e, pakaian muslim ini adalah suatu perkara yang sangat penting ini adalah masalah agama saya ya sekali lagi bahasanya seorang yang mendoakan orang lain tidak ada ruginya karena orang yang mendoakan orang lain itu akan ada malaikat yang ada di atas orang yang mendoakan orang lain tadi yang tidak ada di hadapannya dan mereka akan mengatakan walakah bisalah Dan untuk mus doamu kepada mereka. Maka rajinlah kita mendoakan mereka. Masalah Allah mengijabeh ataukah tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dan yang lain yang tidak bisa dijawab. Eh, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan boleh dijawab di, ataupun dipertanyakan kepada studi yang lain yang ada kaitannya dengan masalah ini dan masalah-masalah yang ditanyakan. Sekian selagi billahi taufik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh